الحمد لله على الثاني والشكر له على توحيده وطنه وشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وشهدوا أن نبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه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 فَبَسَمَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَلِسَانًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرَّهُ مُرِيبُ دَاءُ ظُهَاهَا Wakullah mukdasa tin bid'ah, Wakullah bid'at yang bolalah, Wakullah bolalah tin kenda. Alhamdulillah atas nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Allah swt memudahkan langkah-langkah kita, menggerakkan kaki kita untuk menghadiri majlis ilmu yang mulia ini selawat dan salam mudah-mudahan dan jasa pencerahan kepada Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa sallim wa, salli wa barik alaik, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan istiqamah hingga akhir zaman. Lagi-lagi di sini saya menggantikan posisi Seorang ustaz yang berhalangan hadir Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada wakil kita Tema kajian pada sore yang berbahagia ini Mengenai sifat wanita penghuni neraka Atau wanita-wanita penghuni neraka Sebelum kita mulai mengenal siapa atau bagaimana sifat wanita penghuni neraka, ada bagusnya kalau kita mengenal tentang neraka itu sendiri. Neraka adalah satu makhluk yang Allah siapkan tujuannya untuk Mengazab orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala dan keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah itu meyakini bahwasanya neraka itu sudah ada sekarang dan sudah Allah ciptakan. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al Imran ayat yang ke-131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "وَعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ" Neraka itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Uiddat di sini menggunakan fiil madhi, kata kerja lampau. Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah diciptakan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naba ayat yang ke-21 Sampai 22 Allah Subhanahu wa taala bersumpah inn jahannama kanat mirsadal Sesungguhnya neraka jahannam itu senantiasa mengawasi sehingga sesuai dengan Al-Ashqar di dalam kitabnya Al Jannatu wan Nar menjelaskan bahwasanya neraka itu mampu melihat karena neraka itu disifati dengan sifat mengawasi. Inna najahan nama kanat mirsoda. Sungguhnya neraka jahanam itu senantiasa mengawasi kepada siapa liuk kawi nama orang-orang kepada orang-orang yang melampaui batas Yang mereka akan kembali ke neraka jahannam tersebut Ini merupakan sifat yang pertama Neraka jahannam sudah diciptakan Kemudian dia mengawasi orang-orang yang berdosa Kemudian sifat neraka yang lain bahwasanya neraka itu memiliki penjaga-penjaga. Neraka itu memiliki penjaga-penjaga yang dikenal dengan Wazanatun Nar. Para penjaga api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat At-Tahrim Ayat yang ke-6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayyuhal ladhina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian Dari api neraka Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang sifat neraka Di antaranya adalah <tuh> Neraka itu memiliki bahan dasar Yaitu manusia dan bebatuan Sebagaimana kita ketahui, yang namanya api itu memerlukan bahan bakar. Nah, bahan bakar dari api neraka adalah manusia dan bebatuan. Ya, ini diantara sifat neraka juga. Bahan dasarnya adalah manusia dan bebatuan. Kemudian Allah Subhanahuwataala menjelaskan 'Alaiha Malaikatul Ghilahun Sidat'. Di atas neraka tersebut terdapat para malaikat yang bengis lagi keras. Ghilahun Sidat, Ghilahun Sidat. Wilau, kata-kata Wilau itu disebutkan untuk malaikat yang menanya nanti ketika kita berada di kuburan. Di antara sifatnya adalah wilau, bengis. Demikian juga malaikat yang menjaga api neraka, itu sifatnya juga wilau. Para ulama tafsir menyebutkan Yang dimaksud dengan Ghilawf Adalah Malaikat-malaikat Yang sudah dicabut Rasa kasih sayang Dari diri-diri mereka Mereka Sudah tidak memiliki lagi Rasa kasih sayang terhadap Siapa yang mereka siksa Ini Ghilawf terutama ini bagi malaikat penjaga neraka. Kemudian juga diantara pengertian wilaf, sebagian ulama menafsirkan yaitu shadiul intihab keras kalau membentak, kalau membentak itu keras itu wilaf. La ya'asuna Allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yumaruhum Para malaikat itu tidak akan bermaksiat kepada Allah dan senantiasa mengerjakan apa yang diperintah. Ini sifat penjaga api neraka. Keras Kemudian diantara sifat neraka adalah neraka itu besar, luas. Neraka itu besar. Di antara yang menunjukkan akan hal tersebut adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim suatu ketika para sahabat sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka mendengar ada suara-suara suara yang terjatuh. Maka Nabi saw mengalihkan nama bersabda, teru nama hada. Tahukah kalian suara apakah ini? KUNA ALLAH WA RASULU AAN. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi s.a.w. menjelaskan Hada hajarun Rumya bihi fin Mundu sab'ina kharihan Fahuwa yahui fin nari ilat'an Nabi s.a.w. menjelaskan Ini adalah suara batu Yang diremparkan Di dalam api neraka Semenjak 70 tahun yang lalu Fahuayahuifinariilalaa maka batu itu senantiasa melayang dan baru tiba di ujungnya sekarang. Ini menunjukkan akan betapa dalamnya neraka jahanam. Kemudian dalil yang menunjukkan akan betapa besarnya neraka jahanam adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim dari Jalan Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan suatu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa jiyaumahidin bi jahannam Hari itu kami datangkan neraka Jahannam Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Diutus ke Jahannam pada yaumatin laha 70 alf zimam Ma'akul kulli zimamin 70 alf ban Di datangkan neraka Jahannam ketika itu dengan diseret oleh 70 ribu tali kekang berapa 70 ribu tali kekang maakul diziman sabaguna al-famalik setiap tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat menunjukkan Betapa besarnya neraka jahanam. Bahkan di dalam suatu riwayat yang sahih, bahwasanya penghuni neraka jahannam itu akan menjadi besar. Bahkan saking besarnya gigi-gigi mereka, gigi geraham mereka atau gigi girs, girs itu mungkin gigi bagian depan ya. itu sebesar gunung. Itu penghuni neraka jahat Tubuh-tubuh mereka Akan berubah menjadi makhluk yang besar Dan kita ketahui Bahwasannya Penghuni neraka jahat Itu jauh lebih banyak Dari penghuni surga Waliyah Nasallaha Assalamatawalafiyah Hal itu Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Yusuf Ayat yang ke-103 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wama akhtarun nasi walau harasta bin minin. Kebanyakan manusia itu Mereka tidak akan beriman Walaupun engkau wahai rosu Sangat bersemangat Agar menjadikan mereka Sebagai orang yang berdiri Demikian juga firman Allah SWT Di dalam surat as Saba Di dalam surat Saba Ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala qada saddaqalaihim iblis danna fattabauhu illa fariqam min almu'minin Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan prasangkaan iblis Iblis sudah mengira bahwasanya akan banyak diantara manusia yang akan tergelincir mengikutinya Fattaba'uuhu illa fariqam min al-mu'minin Sehingga mereka mengikuti iblis tersebut kecuali hanya sebagian dari orang-orang yang beriman illa fariqan sebagian Maka neraka jahannam itu sangat besar karena kan Penduduk neraka jahanam Akan berubah menjadi besar Atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian juga yang menunjukkan akan Besarnya neraka jahanam Itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Surat ayat yang ke-85. La'amla an jahannama minka wa mimma tabi'aka minhum Dan kami akan penuhi neraka jahannam dengan dirimu hai iblis dan orang-orang yang mengikutimu semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya jahannam itu sangat besar. Kemudian diantara sifat neraka jahannam adalah Neraka jahannam tadi sudah disebutkan Bisa melihat Dan bisa berbicara Allah subhanahu wa ta'ala bersyumman Tentang neraka Idh ra'at hum min makanin ba'idin samiu laha taghyuban zafira dalam surat al furqan ayat yang ke-12 idza ra'athum min makanin bahin samiu laha taghyuban wa zafira ketika Neraka jahatnya melihat mereka dari jauh. Maka mereka, para penghuni neraka. Mendengar suara gemuruhnya ya, neraka tersebut. Wazafirah. Demikian juga yang menunjukkan. Bahwasanya neraka jahannam itu mampu berbicara Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Qaf ayat yang ke-30 Surat Qaf ayat yang ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yahumanakululijahanamahalintalaktiwa takululhalimmasih. Dan ingatlah, ketika kami berkata kepada neraka jahannam Halim talakti, apakah engkau sudah penuh? Sudah penuh dengan apa? Dengan penghuni neraka jahannam Maka Neraka itu berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hal min mazid Adakah tambahan lagi ya Allah Subhanallah Maka di dalam riwayat disebutkan Bahawasanya Allah Menginjakan kakinya yang mulia dan kita tidak bisa membayangkan bagaimana kakinya Allah sederhana, karena beda antara kaki makhluk dengan kaki Al-Falik. Maka Allah ya penuhkan kaki neraka, ya neraka itu dengan kakinya. Kemudian neraka jahanam akan mengatakan pot, pot, cukup ya Allah, cukup ya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya api neraka jahanam mampu berbicara. Oke. Kemudian saking panasnya neraka jahanam itu bisa kita rasakan ketika kita berada di dunia. Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Al-Bukhari Dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu Bahasa Nabi SAW bersabda ista'katin naru ila rabbihah Neraka itu mengeluh kepada Rabbnya Seraya Berkata Rabbi, akala ini riwayat Bukhari Ketika hadis diriwayatkan oleh Bukhari Itu kita yakini akan kebenarannya Bahkan sebaik-baik kitab Setelah Al-Quranul Karim Adalah Sahihul Bukhari Maka kita wajib mengikmati hal ini Istakatin naru ila Rabbiha Neraka mengeluh kepada Rabbnya Fakahat Rabb aku la bagi-bagian, wahai Rabbku sebagianku memakan sebagian yang lain. Faadinalaha <tuk kecukupan yang> binafasyi. <berdiri> Maka Allah Subhanahu wa Taala mengizinkan neraka tersebut untuk bernapas dua kali, supaya mungkin neraka itu mengambil rihat sejenak. Sebagaimana kalau kita lelah Mengambil nafas Maka neraka jahannam Diizinkan bernapas dua kali Nafasun fis shita Wa nafasun fis soif Nafas yang terjadi Di musim dingin Dan nafas Yang terjadi di musim Panas Itu kata Nabi Sya Kemudian Nabi SAW menjelaskan, "Wa ashad Duma tajiduna min alhar, wa ashad Duma tajiduna min alzamharur, atau min alzamharif. Maka hawa yang paling panas yang kau rasakan ketika musim panas itu merupakan nafasnya neraka, Subhanallah." Kalau kita rasakan ya, Kayak di sebagian daerah Saudi Itu ketika puncak-puncaknya musim panas Bisa mencapai 50 derajat lebih Terutama di sebagian daerah Seperti Riau Setengah Nggak Kalau kata orang Sunda ya. Maka itu adalah hanya nafasnya neraka jahanam wa liya. Sebaliknya, wa asyaddu ma tajiduna minal zamharir hawa yang paling dingin yang dirasakan manusia di dunia ketika musim dingin itu adalah nafas dari hawa dingin yang berasal dari jahanam. Jadi jahanam itu di satu sisi memiliki rasa panas, di satu sisi memiliki rasa dingin, namun dingin yang menyakitkan. Oleh karenanya di dalam riwayat Bukhari dan Abi Saidul Futri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Abu "Abghidu disalah. Fa inna al hathth min wajhi jahannam." Ketika musim panas itu Sedang memuncak Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan agar kita Mengakhirkan sedikit Waktu untuk melaksanakan Solat zuhur. Abrilu di sholat. Tunggu dulu dingin Waktu untuk solat Fa'inna syiddatal harri min faihi jahannam Sesungguhnya Cuaca yang panas itu merupakan nafasnya neraka jahannam dan kita ketahui bahwasannya neraka itu kekal termasuk makhluk yang kekal ya, Imam Asyuti menyebutkan Tidaknya ada 7 atau 8 makhluk Yang diciptakan untuk kekal Di dalam Satu balik sayurnya Di antaranya adalah Neraka Jahanat atau neraka Tercipta untuk kekal Kenapa? Karena Sebagian penghuninya Terutama orang-orang kafir Itu Kholidina fiha abadat akan menjadi penghuni yang kekal di dalamnya. Maka tidak mungkin ketika penghuninya kekal di dalam neraka sementara nerakanya tidak tidak kekal. Ini menunjukkan bahwasanya neraka Jahannam itu atau neraka itu tercipta untuk kekal. Itu sifat yang keberapa, Bu? Ya. maka ya itu sekilas tentang sifat-sifat neraka yang mengerikan. Neraka itu luar biasa mengerikan. Ya, neraka luar biasa mengerikan. Bahkan ya, disebutkan bahwasanya azab yang paling ringan adalah yang dirasakan oleh pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, seorang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diringankan azabnya saja, sehingga dia menjadi orang yang paling ringan azabnya. Itu dia dengan dipakaikan sendal dari neraka yang lebih hadi munggu, yang saking panasnya sendal tersebut. Otaknya menjadi mendidih Itu seringan ringannya ada neraka ya. Dibakaikan sendal dari neraka Otaknya mendidih Ini otak bagian tubuh teratas Mendidih bagaimana dengan Usus-ususnya, bagaimana dengan Lambungnya ya. Otaknya saja mendidih Waliyahubillah Namun, sedemikian neraka jahannam itu mengerikan. Neraka jahannam itu atau neraka itu dihiasi dengan sabuan, sehingga di dalam riwayat Imam Muslim, setelah Allah Subhanahuwataala menciptakan neraka. Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada Jibril Alaihissalam, ilhab fawdur ilaihah lihat neraka jannah atau neraka. Tersebut. Maka Jibril kembali dan mengatakan wahai rob, tidaklah ada orang yang mendengar neraka ini kecuali dia akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari neraka tersebut. Kemudian setelah itu. Neraka dihiasi dengan syahwat Hal-hal yang dicintai Oleh jiwa kita Oleh hawa nafsu kita Maka Kembali Allah SWT berfirman dalam hadis tersebut ini Ithab fa'un zur ilaiha Kembali kau lihat Jibril Neraka tersebut Maka Jibril mengatakan Wahai Rabb Aku khawatir Tidaklah orang Ya ada yang selamat dari neraka tersebut Kenapa? Karena neraka sudah dihiasi oleh syahwat Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat muslim 2822 Dari jalan Anas bin Malik Nabi SAW bersabda Huffatil jannatu bil makarih Wahuffatil nar syahwat." Dihiasi Surga itu Dengan perkara Yang dibenci oleh jiwa Dibenci oleh hawa nafsu Dan neraka itu Dihiasi dengan Hal-hal yang dicintai Oleh hawa nafsu kita Ya Maka saya mahu nanya nih sama ibu, ibu-ibu. Mentaati suami mudah atau sulit, bu? Gak kedengaran. Mentaati suami mudah atau sulit? Ya, ada yang mudah, ada yang sulit, ya. Mudah kalau lagi senang. Kalau lagi uangnya lancar, rezekinya lancar, anak sehat, keluarga sehat, suaminya nggak nyebelin, mudah. Tapi kalau lagi sebel, udah suami nyebelin, nyuruh lagi, gimana kira-kira? Berat atau tidak mentaati suami? Berat, berat. Ya. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Sehingga Kita sebagai orang yang ingin masuk surga Itu harus melawan sesuatu yang berat tersebut Karena jangan kita kira Masuk surga itu mudah Allah SWT beriman dalam surat Ali Imran Ayat yang ke-142 Allah Subhanahu taala berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'lamillahu ya alladhina minkum wa ya'lamus ya sabirin." Apakah kalian mengira kalian akan masuk ke dalam surga sementara Allah belum membuktikan siapa yang berjihad bersungguh-sungguh di antara kalian dan siapa yang bersabar? Antara kalian menghadapi Hawa nafsu Maka kalau kita ingin masuk surga Ya harus Melawan perkara-perkara Yang berat tersebut Dan harus bersabar Ketika menghadapi Ujian Dalam menaati suamiku Di dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan Bahawasanya Uridat alaiya al-umam Dinampakkan kepadaku Umat-umat Faru'aytun nabiya wa ma'uh roh saya melihat ada satu nabi yang bersama nabi itu beberapa kelompok orang. Tidak banyak. Wa nabiyyu wa ma'ahu ar dan seorang nabi yang bersamanya satu orang saja. War rajulan dan ada nabi yang bersamanya dua orang saja. Wa nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Dan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jalan Ibnu Abbas. Maka kebanyakan manusia akan menjadi pengikut shaytan. Hendaknya kita berusaha agar menghindari ajakan shaytan. Tersebut. Wanita yang masuk ke dalam api neraka terbagi menjadi dua kelompok. Wanita yang masuk ke dalam api neraka terbagi menjadi dua kelompok. Ada wanita yang akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Itu wanita-wanita yang kafir. Wanita-wanita yang kafir Atau munafik, munafir Itu adalah Wanita-wanita Yang akan menjadi penghuni neraka jahannam yang kekal Orang-orang Wanita-wanita Yang tidak mau beriman kepada Allah Dan lebih senang Berbuat syirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48 Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik Bagi siapa yang Allah kehendaki Maka dosa syirik ini adalah satu-satunya dosa Yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali dengan bertobat Sebelum dia meninggal Berbeda dengan dosa-dosa selain syirik itu masih ada kemungkinan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum bertobat. Dalilnya banyak. Di ya. ya, antaranya adalah seorang yang membakar dirinya sendiri, ya, berwasiat kepada anak-anaknya untuk membakar dirinya setelah dia wafat. Ini adalah dosa. Namun, ini bukan kesyirikan. Ketika ditanya sebab dia melakukan hal tersebut, dia mengatakan karena aku takut kepada Muhyirob, maka Allah ampuni dosanya. <tuh> maka akidah Al Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya dosa selain syirik itu masih ada kemungkinan untuk diampuni ya, walaupun seorang pelakunya belum bertobat. Namun kita tidak boleh Menyebelekan dosa Dengan Keyakinan ini Insya Allah kita akan jelaskan nanti di, ya, Tentang Tidak bolehnya kita menyebelekan dosa Kemudian Kelompok wanita yang kedua Yang masuk ke dalam api neraka Adalah wanita-wanita Yang Masuk ke neraka Sementara saja yaitu wanita-wanita yang bermaksiat dengan kemaksiatan selain kufur atau kesyirikan wanita-wanita yang bermaksiat dengan selain kufur atau kesyirikan ya maka jangan sampai ada diantara kita ah dosa inilah paling satu hari di neraka jangan kita sepelekan api neraka hari kiamat itu satu harinya sama dengan lima ribu tahun Allah subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-haqoq ayat yang keempat di hari itu hari kiamat yang kadar satu harinya sama dengan lima ribu tahun. Subhanallah. Maka jangan sampai ada di antara kita yang menjepelekan neraka menypelekan dosa. Nah, dosa mah paling juga satu hari dera kan. Satu hari itu sama dengan 50.000 tahun. Nah, oleh karenanya tadi sebagaimana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, "Inna adana ahlun nar azaban" yang ta'iluna bina 'alayhim annar yaghli dimahum min hararatina 'aliyah sebagaimana dalam riwayat yang tadi disebutkan sebagiannya sungguhnya azab yang paling ringan dirasakan oleh akhir neraka adalah orang yang mempergunakan dua sandal dari neraka tersebut sehingga kepalanya menjadi mendidih otaknya menjadi mendidih ini adalah seringan dengan adab nah, maka kita tidak boleh meringankan Atau menyepelekan neraka ya. Demikian juga kita tidak boleh menyepelekan maksiat Dikarenakan kemaksiatan itu Berkata para ulama al maasi Baridul-Kufri Maksiat itu Jalan menuju kekufuran Ma'asiat itu jalan menuju kekufuran. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَالَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah menjelaskan hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia takut untuk ditimpakan kepadanya fitnah atau ditimpakan kepadanya azab yang pedih Al Imam Ahmad bin Hambal beliau menjelaskan yang dimaksud dengan fitnah di dalam ayat ini adalah yang syirk atau kufur kesyirikan atau kekufuran subhanallah hendaknya orang-orang yang mencintai perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya dia takut bagaimana kalau dia ditimpakan kesyirikan atau kekufuran ke dalam hatinya atau azab yang gede oleh Allah ini adalah tafsiran Imam Ahmad terhadap kata fitnah di dalam ayat tersebut. Sehingga maksiat itu merupakan penghantar menuju kufur. Ini maksiat secara umum. Kita tidak boleh menypelekan maksiat secara. Demikian juga kita tidak boleh menyepelekan maksiat walaupun maksiat itu dosa-dosa kecil. Nabi saw. Yang pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad nomor 22,808 dari jalan sahal bin Saad dengan sanad yang sahih. Nabi saw. bersabda, iya kumahkhoratid dunug. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang kecil. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan perlisalan. Fa innaa mathalu muhaqqaratit dzunub qawmin nazalu batn wadin fa jaa'adzaa bi'udin wa jaa'adzaa bi'udin hattaa Hati-hati kalian dari dosa-dosa kecil. Sesungguhnya permisalan dosa-dosa kecil Itu seperti Kaum Suatu Masyarakat Yang mereka berada di satu Lembah Kemudian yang satu Membawa satu ranting untuk Dibakar Yang satu membawa satu ranting Untuk dibakar Yang satu lagi membawa satu ranting untuk dibakar Kemudian dikumpulkan di satu tempat Kira-kira bagaimana mampu untuk binasakan ya banyak manusia? Ini permisalan yang sangat jitu, permisalan yang sangat baik yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Permisalan dosa-dosa kecil itu ibarat ranting-ranting yang dikumpulkan kemudian suatu ketika nanti dipakai untuk membakar membakar kita walidul -wali. bilnas. Kemudian Nabi saw menjelaskan, wahai muhakkaratil dunub, mataiukad bia sahibu hatu belikubu. Sungguhnya dosa-dosa kecil itu, yang kalau dikumpul-kumpulkan, dan kalau tidak Allah ampuni, niscaya akan membinasakan pelakunya. Subhanallah. Kalau dosa-dosa kecil ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala, niscaya akan membinasakan pelakunya. Maka jangan kita sepelekan dosa kecil lah, ini mah dosa kecil, enggak ada ancamannya dalam Al-Quran. Baik. Ya. Maka kita hendaknya mengenal apa dosa-dosa, apa sifat-sifat yang menjadikan wanita itu menjadi penghuni neraka. Nah, ini kita masuk sekarang ke inti pembahasan kita. Sifat-sifat apa sih yang menjadikan wanita itu penghuni neraka terbanyak sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari nomor 129 atau maaf 29. Nabi saw bersabda, "Uridunna roh, saya diperlihatkan api neraka. Faidah aqtaru ahlihan nisa yakfurna. Ternyata saya dapati kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Mereka kufur." Maka para sahabat bertanya ayakfur Nabiullah, apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan tidak, karena diantara wanita ada yang kufur kepada Allah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kebanyakan wanita yang masuk ke dalam api neraka itu dikenakan ayakfur nal ashir, Wa wayakfur nal ikhfa. Wanita-wanita itu kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan orang lain. Kemudian Nabi saw menjelaskan lau'ahsantaila yadahun nadahroh sumarad mingka syian qaulat maraidumingka sayran qatoh. Kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara wanita tersebut. Sepanjang waktu. Kemudian dia melihat kekurangan yang ada pada dirimu walaupun hanya satu. Maka dia mengatakan maroitu minka khairan qatoh. Saya tidak melihat ada kebaikan pada dirimu. Subhanallah. Maka ibu-ibu pengajian boleh ada kayak gini ya. Kufur kepada suaminya. Ini adalah sebab yang termasuk banyak Nyesatkan atau menjerumuskan Wanita ke dalam Api neraka Maka kalau ada suaminya yang Salah, maafkan ya. Kemudian kita berusaha Untuk melihat kelebihan masing-masing Suami saya memang gak ada kelebihannya Karena gimana Ya cari, cari kelebihannya Pasti ada insya Allah Kalau seandainya memang benar-benar Tidak ada Ketika itu memang syariat Membolehkan untuk Ya Meminta untuk dicerikan Namun ini membutuhkan Kepada sebab yang jelas Misalkan suaminya tidak sholat Suaminya Ya berbuat kesedihan dinasehati tidak mau terus, ya maka ketika itu boleh seorang wanita untuk ya meminta untuk berpisah. Namun bersabar dengan mendakwahinya itu lebih baik. Ini sebab yang pertama. Ya kita diujikan dengan sebab tentang suami kita taat kepada suami. Sudah sebagai saya mah lagi susah saya taat saja. Bila bahkan sebahagian wanita bilang lebih baik saya diracun ketimbang di madu. Lebih baik diracun ketimbang di madu. Tengah. tetap berusaha. Kemudian kita percepat saja ya, atau kita sebutkan dulu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jalan Husain bin Minsan, ya bahwasanya Nabi saw. pernah sampaikan kepada Salah seorang wanita Yang telah Bertanya kepada Nabi Sosam Selesai bertanya, Nabi Sosam jawab Kemudian Nabi Sosam bersabda Ada duzau jin hanti Apakah engkau memiliki suami Maka wanita tersebut Mengatakan na'am Iya Kemudian Nabi Sosam bersabda Kaifah antilah Bagaimana engkau dengannya Maka wanita tersebut mengatakan, saya senantiasa berusaha untuk mentaatinya kecuali dalam perkara yang saya lemah terhadap hal tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, fanduri ainah antiminhu fa'in nama huajan natuki aunami. Lihatlah di mana kedudukanmu di mata suamimu, atau lihatlah bagaimana suamimu bersamamu. Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu ya. Maka berusaha kita berbuat baik kepada suami Bersabar kepada keburukan-keburukan suami Yang dengan hal itu insya Allah suami kita menjadi surga bagi kita Ya bagi antulnya bukan saya. Sebagaimana ada seorang yang dia ditanya oleh Umar bin Khattab, apakah engkau Nah, ya tidak. Jadi suaminya bertanya kepada, ya, apakah engkau benar-benar tulus mencintaimu? Maka sang istri ini menjawab dengan jujurnya, ya, kalau saya boleh jujur, saya tidak mencintaimu. Hal ini dikabarkan kepada Umar bin Khattab. Ya. Apakah saya telah bersalah dengan mengucapkan kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab menjelaskan, ya, kenapa engkau tidak berdusta saja? Karena di dalam syariat kita Di diantara dusta yang boleh adalah suami istri, ya. wahai suamiku engkau adalah laki-laki tertampan di dunia. Ini boleh walaupun mungkin dusta. Ya. Maka Umar bin Fatho mengatakan kenapa engkau tidak berdusta saja? Betapa banyak rumah tangga yang dibangun di atas Mencari pahala Dan tidak dibangun di atas cinta Ini penjelasan Umar bin Fakho Kepada wanita tersebut Maka kita Kalau seandainya kita kurang cinta Kepada suami kita antun, Kurang cinta kepada suami Antun Maka bersabar Betapa banyak rumah tangga Yang berjalan bukan di atas cinta Tapi berjalan di atas Rasa kasih sayang di atas mencari pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. 15 menit. 17 menit. Yaitu wanita-wanita yang suka menampakkan aurat. Ini sifat penghuni neraka yang kedua. Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. dalam riwayat Muslim nomor 2128. Nabi saw bersabda: "Sinfani min ahlin nar lam arahun ma kaumun ma ahum siatun ka adnabil Ada dua kelompok manusia yang mereka akan menjadi penghuni neraka dan saya belum melihat mereka sekarang. Itu kata sabda Rasulullah saw. Yang pertama adalah suatu kaum yang mereka membawa pecut untuk memukul manusianya. Yang kedua, wa nisa'un kasiyatun 'aryat dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mumilatun ma'ilat. Ya, lenggak-lenggok. Kasiyatun 'aryat dijelaskan oleh para ulama itu dua sebab. Berpakaian tapi telanjang itu dua sebab. Yang pertama adalah shaffafah ketiga pakaiannya transparan. Kemudian yang kedua, dayiqah. Sempit sehingga sebagian auratnya terlihat atau sangat menjiplak bagaimana bentuk tubuhnya. Ini adalah kasyatun hariyah. Pakaian tapi telanjang. Mumilatin ma lenggak-lenggok menggoda laki-laki. Roozuhunna kaasni matil bukh almaina. Kepala mereka seperti punuk-punuk unta. -punuk. La yaduhul najaatawala yajudnari khah. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak akan mencium aromanya. Ya tentunya ini dosa besar. Ya ini ancaman keras dan musibah besar. Tidak akan masuk ke dalam surga. Yaitu tidak akan masuk ke dalam surga langsung. Ketika memang dia masih meyakini akan keharaman hal tersebut. Tapi kalau dia sudah meyakini akan kehalalan tersebut, kehalalan membuka aurat, maka itu menjadi menjadi kufur, menyebabkan dia kekal di dalam api neraka. Tayyib Maka hendaknya seorang wanita itu berusaha mengamalkan firman Allah Subhanahu dalam surat An-Nur ayat yang ke-31. Wala yubdina zinatahunna illa ma minha. Janganlah di antara wanita itu mereka memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kepada wanita laki-laki lain, kepada laki-laki yang ajanabi, kecuali ilmu atau baharuminha, kecuali yang memang biasa nampak. Sebagian ulama tafsir menjelaskan itu adalah pakaian mereka, pakaian yang memang tidak bisa tertutup. Namun para ulama menjelaskan hendaknya seorang wanita Ketika membeli pakaian luar Itu diniatkan untuk Menutup aurat saja Bukan untuk Mempercantik dirinya Tolong diperhatikannya Jadi jangan sampai Jilbab kita Himar kita Itu menjadikan kita Nampak cantik di hadapan Laki-laki ketika Di luar Maka kalau ada orang yang melihatkan Ketika dia membeli baju untuk Agar nampak cantik di hadapan Orang Ini adalah masuk ke dalam syahwat Masuk ke dalam As-syahwat ya, Maka seorang wanita Harus memperhatikan betul Tentang pakaian yang syarat. Ketika dia memberikan pakaian itu, dia yakin betul ini untuk mencari keridhoat Allah. Ya. Ya. Ibu, kalau ketika beli baju niatnya untuk apa? Baju luar ini agar lebih cantik atau untuk mencari keridhoan Allah? Beda lagi kalau baju di rumah, Silahkan itu ya mah bebas ya. Tapi kalau baju luar, niatkan ini untuk menutup aurat saya. Jangan sampai ya pakaian ini menjadikan orang lain lebih melirik saya. Ya, ini mohon maaf kalau ada yang tersindir ya. Namun ini adalah nasihat, adi menasihat. Agama itu dibangun di atas nasihat. Kemudian yang ketiga Adalah wanita-wanita Yang suka menggibah Wanita-wanita Yang suka menggibah Dalilnya apa? Firman Allah SWT Di dalam surat Al-Hujurat Ayat yang ke-11 Allah SWT berfirman, Wala nisa Uminisa asa ayakun nakoyaromipun. Hendaknya wanita-wanita itu tidak mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Bisa jadi mereka itu lebih baik dari orang yang mengolok-olok mereka. Dan gibah ini dosanya sangat besar. Rasulullah SAW dalam hadisnya Yang dilakukan Imam As-Suyuti Di kitab Al-Jami' Al-Sawir Al-Jami' Al-Sawir Dari Jalan Al-Barat bin Asim Nabi SAW pada bersabda Arriba riba Isna diwasablaun ababan Riba itu Ada 72 Dua pintu Adnaha Mitlu ityani rojuli ummah riba yang paling ringan adalah permisalan dosa seorang yang menzinahi ibunya. Berarti dosa riba ini luar biasa besar. Wa inna ar-riba istithalatu ar-rajuli fi akhih. Dan riba yang paling riba, riba yang paling berat adalah ketika seorang mengjelek-jelekkan kehormatan saudaranya. Menggibah saudaranya. Ini adalah riba yang paling ringan. Maka dosa riba adalah dosa ghibah adalah dosa yang sangat berat. Sehingga Allah Subhanahu wa ya, taala dia menjelaskan bahwasanya ketika kita menggibah itu sama dengan kita ayuhi bu ahadukum ayyaku lahma akhihi Adakah di kalian yang ingin Memakan daging saudaranya dalam kedisi hidup Ini saking beratnya dosa diibat tersebut Sehingga Suatu ketika Aisyah pernah berkata tentang Istri Nabi SAW Yaitu Safiyyah Setelah Safiyyah berbincang-bincang Dengan Rasulullah SAW Kemudian Rasulullah menghampiri Aisyah. Aisyah mengatakan hasbuka min safiyah. Cukup engkau dari Safiyah. Kadza wa kadza. Sebenarnya dia itu ini. Yang dia maksudkan adalah pendeng. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskanlah padaul di kalimatan. Lau muzijat bima'il bahri lamazajathu. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya nomor 1875 ini Nabi SAW menjelaskan Kalo lah Urkawahi Aisyah mengatakan Ya sebuahnya Urkawahi Aisyah Telah mengatakan kalimat Yang kalau dicampurkan dengan Air laut Kalau dicampurkan dengan satu laut niscaya laut tersebut Akan berubah dengan perkataan tersebut Subhanallah Ini menunjukkan akan Luar biasanya Bahaya ghibah. Padahal Ya Aisyah itu hanya menyebutkan kada wakada tidak langsung. Ya. Oleh karenanya di dalam riwayat Ahmad dengan sanad yang kuat, Nabi saw bersabda: Inna humala yukhajabani fil ribati wal baul. Dalam riwayat Ahmad Berbeda dengan riwayat yang lain, ketika Nabi saw menjelaskan tentang dua orang yang sedang diadap dalam kuburan, Nabi saw menjelaskan semuanya keduanya diadap dikarenakan gibah dengan disebabkan air kencing, itu dia tidak bersuci dari air kencingnya. Adapun kebanyakan riwayat itu menjelaskan tentang ya ayam domba. Namun dalam riwayat Ahmad ini disebutkan tentang al-gibah, ya, tentang gibah. Kedua kuburan itu sedang diadak, dikarenakan yang satu adalah gibah, yang kedua adalah tidak bersuci dari air kencing. Kemudian yang keempat, kita percepat saja, itu wanita-wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya. Jadi biasanya para selebritis, artis atau yang misalnya itu tidak mau untuk menyusui anaknya. Dia khawatir ya tubuhnya yang indah akan berubah, rambutnya yang indah akan rontok karena biasanya sebagian wanita ketika menyusui rambutnya Ranto, ya, dia tidak mau. Padahal di dalam hadis sahih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diajak untuk melihat orang-orang yang sedang di diada kubur, itu diantaranya adalah seorang wanita yang payudaranya Yang itu sedang disiksa, sedang disiksa, payudaranya khusyuk maka dijelaskan bahwasanya itu adalah wanita-wanita yang tidak mau menyusui anaknya. Ini penting bagi kita. Jangan sampai yang menyusui anak kita adalah sapi. Jangan sampai yang menyusui kita adalah yang menyusui anak kita adalah sapi. Tidak apa ya memakai susu formula, susu sapi. Ketika memang ada haja ada keperluan misalkan baru 6 bulan sudah hamil lagi ya eh, sudah secara otomatis ya ayo disediakan rutin atau misalkan ada hal yang memang menjadikan wanita tersebut tidak mungkin untuk menyesuaikan Anaknya Hai yang kelima yang kelima adalah wanita-wanita yang bersafat tanpa mahrom wanita-wanita yang bersabar melakukan perjalanan jauh tanpa mahrom ini banyak terutama pramugari nggak ada mahromnya itu pramugari itu kecuali kalau supirnya uh, supir lagi pilotnya itu suaminya itu Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya, Nomor 1465. Nabi SAW menjelaskan, لا يَكِلُ لِمْ رَأَتِ مُسْلِمَاتِ تُسَافِرُ مَسِرَةً لَيْلَةً إِلَّا وَمَعَهَا دُخُرَةً مِنْهَا. Tidak layak, tidak halal bagi wanita yang Muslim, yang Muslimah. Untuk melakukan safar Yaitu perjalanan sejauh satu malam Sementara atau kecuali dia harus dengan mahrumnya Ya tidak halal seorang wanita yang musti Melakukan perjalanan yang jauh Ya di sini disebutkan perjalanan satu malam ya, Tentu perjalanan satu malamnya dengan kendaraan dulu ya Bukan kendaraan sekarang, pesawat Illa wa ma'ahadu Hukmatin inha Kecuali dia harus bersama Makhrumnya Ini Termasuk hal-hal Yang banyak Dilalaikan oleh wanita Dosa-dosa Yang khusus bagi Para wanita Walaupun di sana ada dosa-dosa Yang bergabung antara laki-laki dan Wanita Namun kelima dosa ini adalah hal yang paling banyak atau yang hanya bisa terjadi pada wanita saja mungkin ini saja yang bisa disampaikan dikarenakan waktunya habis mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliruan dan kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di place assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh